私はそれを考えているときに、私はそれを考いますきに、私はそれを考えいるときに、私はそれを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考てるときに、それを考えてを考てるときに、それを考えてを考てるときに、それを考えてを考てるときに、 Iya, kalau untuk saat ini sih, saya rasa sih saya nggak setuju ya Tapi bukan dengan alasan yang seperti Pak Asim sudah dibilang ya gitu Saya、e, bisa lihatnya、e, saat ini rakyat Indonesia sendiri belum semuanya terbuka sekiranya gitu Dengan agama yang sekarang aja masih banyak konflik-konflik apalagi kalau nanti itu d i c a b u t ya, Dan masih banyak aliran-aliran lain lagi yang bermunculan Nah itu konfliknya itu bisa makin meluas gitu, tapi bukan berarti kalau itu dicabut nanti jadi aneh enggak ya, bukan gitu gitu, tapi memang kaget sekarang aja yang belum saatnya aja gitu. Oke, terima kasih, Pak t e g u s i a n g s o r e b u t Iya,、yeah. kalau saya tidak setuju dicabut dengan Pak Hemosadi, cocok karena Pak h a r u dicabut. Nanti agama akan g e d i r banyak macam parpol, Bu, karena... サンドニア、アロマスカット、サンドニア、マティア、マシア、キューブランド、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タ a ィ i y a タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィ s ガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフィン a ム、タフィンガム、タフィンガム、タフィンガム、タフ k Saya sih、uh, Gus Dur mau undang-undang itu dihapuskan Menurut saya n gak g apa-apa Karena、uh, gini b a n saya k a n beranggapan Kristen Dan、uh, kalau misalnya saya tuh Kristen yang tak apa gitu, Hari m i n g g u ke gereja dan lain-lain dan kuasa saya panatik Tapi saya sebagai umat Kristen Kayak tadi kan Bapak yang sebelumnya k a n menangkap Pak Ahmad Dia itu harus diberantas Halo? Iya、yeah. Iya. Kalau menurut saya sih Saya misalnya ada umat Kristen yang percaya kalau Tuhan Yesus itu ternyata Ngapain lah gitu Pokoknya berbeda dengan Kristen yang kayak anus Jadi gak m a salah Karena itu hak dia Hak dia terhadap Tuhannya Hak dia terhadap kepercayaan dia、gitu. Jadi kita sebagai manusia n gak g bisa ngatur-ngatur orang、uh, Untuk melarang dia percaya sama apapun Jadi semua manusia itu bebas、uh, Hubungan dengan Tuhan n y a adalah p r i b a d i gitu Gak ada manusia yang bisa berhak ngatur-ngatur orang、uh, Berhubungan dengan Tuhan n ya Terima kasih Oke、okay, Pak Effendi 私 a 私 a 私は、私は、私<音>は<楽>、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私 a 私は、私は、a は、a は、私は、a は、私は、私は、私は、e y 私は、私は、a は、私は、a は、a は、私は、a は、i e、uh、ama, as t は、私は、私は、私は、私は、私は、a は、私は、a は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、a n 私は、a n g diharuskan beragama. o r は、n g b o l は、h percaya Tuhan boleh tidak percaya Tuhan. パーリアンの若い子たいも、やんとそろえば、ジャーンビランテルス、パケソラムスリル、アピニャー、ジジュランス、ジリ、ドーマン・ブリコビいサ。 Cuma n yang dilarang keras adalah penodaan tadi Artinya orang yang secara khusus mengaku dirinya Islam atau Kristen Tetapi di dalam hal-hal yang tertentu Artinya Ajidah itu bersebrangan e Contohnya seperti tadi itu Ahmadiyah itu Jadi kalau Ahmadiyah itu dirinya mengaku Islam Tapi dalam Islam itu adalah ketentuan mutlak bahwa Nabi terakhir itu adalah Muhammad Kalau dia mengakui Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu bukan Islam namanya、ya. Jadi arahnya mungkin bersudur Oke,、okay. silakan... selamat m e n i k m a s i h Selamat sore Pak Rudi Silahkan Pak Kalau orang Baduy bagaimana? Jadi orang Baduy n g g a k d i a k u i bangsa Indonesia? Oke,、okay. jadi a d a setuju itu tidak u n d a u l u n g a n l dicabut? 私はどうぞ。はいるか、は、パーいるか、パしか、パいルのプいるか、パーセン・グリーンのプレッシャーをしているか、パーセン・グリーンのプレッシャーをしているか、パーセン・グリーンのプレッシャーをしているか、パーセン・グリーンのプレッシャーをしているか、 アガマキ e n a サーダナフィカンカプジャイ a オランライスライドナガマイトアッ n ニャ a ニ a パ a ャパニャパニャパ a ャ k ニャパニャパ banyak orang yang percaya dengan c a r a dia sendiri、s o パ a ャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャ a ニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパ a ャパニャパニャパニャパニ g パニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニャパニ a パ g a パニャパ a ャ manusiawi ya。jadi ラマン、それは誰かが berasal dari kultur-kultur yang ada di Indonesia kalau sampai udah-udah di s e t d a k betapa marahnya bagaimana Indonesia termasuk juga mungkin, adik -adik, adik. dan pendapat dengan dia aja. s e t e l a a itu ma terima, kasih, terima kasih Pak Aziz. Pak,、uh, halo. s i l a k a n Pak Aziz iya saya cuma mau ngeliat gini aja dari sisi Uh, you untuk bisnis ya, terus、uh, Pak Septen kayaknya kurang tepat untuk mengangkat masalah ini,、hmm. karena ini kan masalah yang bersifat primordial ya. Kemudian juga yang bersifat mungkin akan menimbulkan polemik dan sebagainya, dan ya itu biarkan saja lah media yang lain. Saya biar、okay. Pak Septen lebih fokus ke bisnis aja deh. Pak Anjir, ya, terima kasih. Tadi b i a Bapak Sudibyo Halo selamat sore Bu Denat Ya silahkan Mbak Ya menurut kami gini Undang-undang itu n gak g ditabut Tapi diratifikasi Artinya di amandemen a、uh, Dan diperbaiki lagi Supaya、uh, sempurna Jadi n gak g menoda agama Sehingga Pak Asim Musa dibuat Kujur buat gitu loh、hmm. Jadi ada itu kan Pasal-pasalnya kan kurang tepat kan n Gak enak、hmm. gitu istilahnya ya、hmm. Jadi dibikin suatu pasal yang enak、gitu. sehingga diterima oleh kedua belah pihak jadi tidak m e n o d a agama tapi juga tidak m e l e c a h k a n satu sama lain kedua-duanya kuat terima kasih Oke, terima kasih bagus sama e l sore sore silahkan bagus saya nggak setuju soalnya kalau g itu kan k i y a bisa jadi nabi baru、hmm. nanti 私は アダマーアジアトランタアダマーポティーダファーサーラムスニアタイマーハカキマノシアンダギトウルマ u バー。 マンドサイア、タスクジュー、タナバ、タナ、アカ、マティス、コトニア、ウルサン、マネシア、タン、タティング、アパトティア、トラトロ、エンバタマ、ヤング、タタタニア、アンティス、トゥ、ジュニア、タケ、 Karena sumber sumber s r a d a sendiri di nek negaranya sudah hampir hilang sendiri. Terima kasih. Oke,、okay, Pak Heru. Ya, selamat sore, Mbak. Silakan, Pak. Jangan、uh, saya yang kan t u j u Kalau mau itu dicabut, kalau memang mau ada agama lain ya di luar Indonesia aja lah. a k emak lagi. Oke,、okay, terima kasih banyak Anda Metrabisi, saya sudah berpartisipasi untuk bisus m e n o p u t i n a